Assalamualaikum Saudarluun berita malam edisi hari ini Rabu 17 Agustus 2016 dibacakan Ardian Syah 2537 narapidana di Aceh dapat remisi Warga bantaran Sungai Singkil upacara di atas perahu Rumah ditimpa pohon saat N Aiysha sedang sakit didampingi anak dan cucunya Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Salaamaikum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 Udarlun 2.537 narapidana di seluruh Aceh mendapat remisi umum pada peringatan HUD ke-71 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 66 warga binaan diantaranya dinyatakan bebas setelah mendapat remisi. Kanwil Kemenkumham Aceh Gunarso mengatakan, semua yang mendapat remisi sudah memenuhi syarat. Sebelumnya pihaknya mengusulkan remisi umum sebanyak 3.418 narapidana, dari 6.192 narapidana se-aceh kepada Kemenkumham Kunarso menjelaskan pemberian remisi ini bertujuan mendorong warga binaan agar dapat berperilaku baik sehingga tidak lagi melanggar hukum Dalun warga Bantaran Sungai Rintis, Desa Sukamakmur, Siti Ambia dan Kuta Simboling Aceh Singkil melaksanakan upacara HUD ke-71 RI di atas perahu hari ini Di dominasi kaum pemuda, mereka berdiri di tiga perahu besar yang ditaruh berdekatan di tengah-tengah sungai. Setelah itu mereka berdiri mengelilingi tiang bendera yang diletakkan di tengah-tengah. Sebagian lagi yang tidak kebagian tempat berdiri di pinggir sungai rintis tempat pelaksanaan acara. Sambil menahan ria air sungai, seluruh peserta melaksanakan prosesi upacara. Sekretaris Desa Sukamakmur Irwansah yang didaulat sebagai inspektur upacara mengenakan baju korpri. Berlun angin kencang menumbangkan sebatang pohon mangga menimpa sebuah rumah di Jalan Wedana, Lorong Geci Ali, Gampung Lamara, Banda Aceh, Bagdad Zuhur tadi. Informasi dari tim reaksi cepat BPBD Kota Banda Aceh mengatakan, pohon mangga yang tumbang menimpa rumah Aisyah yang saat itu sedang terbaring sakit di tempat tidurnya, didampingi anak dan cucunya. Tidak ada korban jua dalam insiden tersebut. Pohon mangga yang selama ini berdiri kokoh di perkarangan rumah Aisyah tumbang, menghancurkan sebagian bangunan. Tim BPBD Kota Banda Aceh yang mendapat laporan dari TRC Kecamatan Banda Raya langsung bergerak ke lokasi membantu penanganan pasca musibah. Hingga sore tadi wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh besar masih dilanda angin kencang yang sesekali dikuyur hujan dengan intensitas ringan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Zarlun sejumlah jurnalis media cetak dan elektronik yang bertugas di Aceh Barat dan Nagan Raya Rabu sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat mengibarkan bendera setengah tiang di depan kantor DPRK Aceh Barat di Melaboh. Aksi ini dilakukan wartawan guna memprotes aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah oknum TNI Angkatan Udara yang menimpa dua orang wartawan di Medan Sumatera Utara beberapa hari lalu ketika sedang menjalankan tugas jurnalistik untuk meliput sengketa warga dengan TNI AU. Aksi yang dilakukan jurnalis ini menarik perhatian dari kalangan pengguna jalan. Pasalnya awak media mengibarkan bendera merah putih di sebuah tiang yang dibawa. Selanjutnya mereka mengheningkan cipta menghormat bendera serta menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa kecintaan terhadap tanah air sekaligus menyayangkan aksi kekerasan yang hingga kini masih terjadi di Indonesia dan dilakukan oleh Oknum Aparat. Sudarlun pengangkatan Archandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang kemudian dicopot dinilai sebagai bentuk kecerobohan semua menteri dan pejabat di istana yang mengurus administrasi negara. Oleh karena itu, Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gajah Mada, Profesor Dr. Miftah Toha mengatakan mereka harus dicopot sebagai bagian dari sanksi presiden. Profesor Toha memandang persoalan tidak berbeda, rampung begitu saja ketika Arcandra Tahar diberhentikan dari posisinya sebagai menteri. Lebih lanjut Miftah mempertanyakan kinerja para menteri dan pejabat yang bertugas mengurus administrasi negara dan memverifikasi latar belakang calon menteri sehingga Arcandra yang memiliki paspor Amerika Serikat bisa diangkat menjadi menteri. Darulun seorang Sandra Indonesia yang diculik kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina Selatan berhasil melarikan diri dan dilindungi kepolisian Sulu. Lalu Muhammad Iqbal, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri mengatakan, pemerintah telah mendapat kabar sejak Rabu Pagi bahwa Muhammad Sofyan, awak kapal TB Charles yang diculik beberapa waktu lalu berhasil lolos dengan usahanya sendiri. Sofyan adalah salah satu dari tujuh WNI yang diculik Abu Sayyaf pada 23 Juni lalu. Ia menyebutkan saat ini tim dari KBRI Manila dan KJRI Davao sudah menuju ke Zamboaga City untuk menangani proses selanjutnya dan memastikan kondisi kesehatan Sofyan. Dijelaskan pula oleh Lalu, 4 hari sebelumnya Menlu Retno Marsudi sudah berkomunikasi dengan Menlu Filipina meminta dilakukannya gencatan senjata demi keselamatan para Sandra.